Sebenarnya kotanya Elsa ya, sama-sama L-nya. Maka dari itu kita goyang lagi sama-sama. Kan suasana yang damai ya El Almania.